Tiada Allah kalau Allah, Raja hakim Mubin. Aku bersaksi bahawa Rasulullah Muhammad, Rasul Allah, Suci, Walang, dan Amin. Allah masya Allah. Rasulullah Muhammadin, Abu Zakir, Rasulilah, Nabiululilah, dan Rasulullah Sallam. Dasyliman, di kadir, al-zamadiladika, di kala waktu wakin, aman bantu. Hatur al-mahatramin, para hadirin, para Habib Usman Barakulan Rahmatullah alaihi wa alaikum ajmain. Saya pada malam hari ini tidak akan mengisi pengajian panjang-panjang, tidak akan mengisi pengajian lebar-lebar. Sebab kalau terlalu panjang kasihan ibu-ibu. Sementara kalau terlalu lebar kasihan bapak-bapak. Para -bapak. hadirin hadirat rahmattullah alaikum ajmain. Ada beberapa hal yang sudah lumrah kita dengar Yang perlu dijelaskan lebih lanjut Yaitu tentang syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat Ini merupakan tahapan-tahapan kita mendekat kepada Allah Merasakan kenikmatan Allah Subhanahu SWT Yang pertama syariat Syariat ini merupakan ajaran Allah yang diberikan kepada nabi-nabinya untuk disampaikan kepada umat manusia. Syariat dari nabi Adam sampai nabi junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau secara tauhid sama, yaitu Tuhan kita, Tuhannya orang terdahulu adalah Allah Taala. Tapi di dalam praktek ada perbedaan-perbedaan antara syariat satu nabi dengan nabi yang lain. Nabi Adam dan umatnya itu Cuman wajib mengerjakan sholat subuh dua rakaat, tak wajib bagi mereka sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dua rakaat. Itu yang wajib bagi mereka. Terus syariat untuk Nabi Adam Waktu itu orang boleh menikahi saudara kandungnya sendiri Yang sekarang pasti tidak boleh Sekarang diharamkan Dulu Nabi Adam itu punya putra-putri Yaitu melahirkan Siti Hawa itu melahirkan sebanyak 20 kali Dengan setiap kelahiran itu kembar Laki-laki perempuan ronda pertama Ronda kedua laki-laki perempuan Terus begitu Jadi anaknya itu 40 dari 20 kelahiran Karena itu kalau bisa orang-orang sekarang itu punya anak yang banyak yang kayak orang-orang terdahulu sebab leluhur kita Nabi Adam itu anaknya banyak kalau bisa, kalau enggak bisa ya enggak apa-apa enggak wajib jadi saudara kandung ini menikah, boleh, kenapa? sebab tidak ada makhluk lain nah, sekarang sudah menyebar anak cucu Adam di mana mana Karena itu kemudian syariat sekarang berbeda dengan syariatnya Nabi Adam. Sampai akhirnya nanti datang periode datang masanya Nabi Daud, baru wajib sholat zuhur. Di zaman putra Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman wajib sholat asar. Sholat Isa itu wajib setelah diutusnya Nabi Yunus. Sholat Maghrib itu wajib ketika diutusnya Nabi Isa. Dan junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu merangkum seluruh syariat yang ada. Nah syariat ini apa? Kata kitab Hidayatul Al-Qiyah Fasyariatun kasafinatin wa tarikotun kalau bahri tun mahki kotun turun kola fasarihatun adapun syariat kasafinatin ialah seperti kapal seperti perahu. Jadi syariat yang diturunkan Allah kepada kita kepada umat Nabi ini, ini disebut sebagai perahu keselamatan. Siapa yang berada di atas perahu dan perahu ini berjalan di lautan? Maka orang ini dipastikan selamat Inilah perahu keselamatan Kenapa mesti berjalan di lautan? Sebab kalau orang cuma punya kapal Tapi tidak berjalan kapal itu di lautan Maka kapal itu tidak akan pernah mengantarkan kepada keselamatan Jadi misalnya punya perahu banyak Tapi adanya di mana? Adanya di daratan, perjumah juga Ong peraunya di daratan Memangnya perahu bisa terbang Jadi karena itu syariat ini Wajib dilaksanakan Nah pelaksanaan syariat itu disebut tarekat Jadi kalau ajaran Allah subhanahu wa ta'ala itu diamalkan Pengamalan itu torikoh namanya Torikoh Torikoh itu ada dua Yang pertama disebut dengan torikoh secara umum yaitu kita melaksanakan ajaran Islam yang kita yakini yang kita ketahui itu namanya sudah Toreqoh. Terus ada Toreqoh yang kedua, yaitu salah satu cara untuk mendekat kepada Allah Ta'ala yang diterapkan, diteladankan oleh para, para wali. Misalnya Toreqohnya Syed Abdul Qadir disebut Toreqoh Qadiriyah. Terus Thariqahnya Sheikh Bauddin Naqsabandiy disebut thariqah Naqsabandiyah. Thariqahnya Sheikh Ahmad At-Tijani disebut thariqah Tijaniyah. Thariqahnya Sheikh Abdul Hasan Asy-Syadzili disebut thariqah Syadziliyah dan lain semacamnya. Nah, thariqah-thariqah ini thariqah-thariqah ini adalah cara untuk orang bisa melipat jarak agar sampai kepada Allah. Andalan dari semua Tariqah ini adalah Afdhulu Zikri Jadi andalannya Tariqah Qadiriyah Yaitu La ilaha illallah Andalan Tariqah Naksabandiyah Itu Zikir Khafi Yaitu dalam hati kita Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Tariqah Shadilyah Tetap La ilaha illallah Tariqah Tijaniyah Tetap la ilah illallah Jadi inti dari keseluruhan tarikah itu Selain naqsyaban dia Itu adalah la ilah illallah Dengan menggerakkan kepala ke kanan ketika la ilaha Dan ketika illallah kepala ke kiri La ilah illallah Jadi gerakan kepala itu ada aturannya Tapi kalau campur ngantuk kalau sama mana saja juga boleh Ya, wah, wah, wah, wah, wah. Tapi kalau nanti pembagian berkat InsyaAllah hilang itu Itu Tariqo ya Jadi Tariqo itu adalah pengamalan dari syariat Nah pengamalan syariat itu Baru menjadi berguna bernilai Kalau ada ruh dari amal itu Yaitu keikhlasan Jadi perlu kita ikhlas Dalam mengamalkan apapun Agar mendapatkan nilai Amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi termasuk makan ini harus ikhlas. ikhlas Apa ikhlasnya makan? Ya untuk Mendapatkan tenaga Lebih kuat lagi Bersembah sujud kepada Allah Taala. Ngerokok Harus ikhlas Apa ikhlasnya rokok? Sarana untuk berdikir kepada Allah Biar makin mantep Jadi disedut rokoknya mantep dikirnya Ya Allah, penyempatan tak terkira-kira Padahal yang sebelahnya Oh, oh, oh, oh. Sebelahnya lagi batuk, dirokok makin parah Kata yang sebelahnya itu Kamu zikip dengan rokok Seenakmu sendiri saja, enggak tahu Aku perlu zikip dengan batuk Apa saja itu harus ikhlas Harus ikhlas jadi itu merupakan ruh dari amal hingga amal itu memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, fasarih atun syariat itu seperti perahu. Watorekotun kalbari, Korekot itu seperti samudra. Jalannya perahu, samudra. Nah, samudra itu adalah simbol dari adanya pelaksanaan syariat itu yang disebut dengan tarekat. Apakah wajib ikut tarekat yang terlembagakan seperti Qadiriyyah nakshabandiyyah semacamnya? Tidak wajib. Tidak wajib. Asalkan kita mengamalkan syariat dengan ikhlas saja, itu sudah bisa sampai kepada Allah taala. Tidak wajib. Tapi bagi orang-orang yang pemalas untuk melaksanakan pikiran ibadah penting ikut tarekat yang terlembagakan. Sebab apa? Di situ ada kewajiban. Misalnya ikut tarekat Qadiriyah, di situ wajib orang membaca lailahaillallah habis salat minimal 160 kali. Jadi agar orang pemalas-pemalas itu punya tugas masuk ke dalam tarekat biar dengan tugas itu menjadi semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah tarekat itu hanya Cukup satu, boleh ikut berapa saja kalau mau diamalkan. Kayak asad samsul arifin situ bondok, itu 14 Jadi apa saja kok sampai 14 belas tuh diamalkan semua enggak? Ya Insya Allah diamalkan. Saya tidak juga tidak menyaksikan diamalkan. Nah, kalau saya sendiri banyak bayat di mana-mana ya, tapi tak kau ngamalkan. Kalau pas lagi malam, ya cukup torekon secara umum saja sudah cukup yang berarti maulaya sal maulaya sal anca pusenat lo Nah ketika orang sudah berlayar dengan kapal syariat di thariqah yang berupa samudra tadi itu maka akhirnya orang mencapai hakikat hakikat itu apa summa haqiqatun durun ghalah Hakikat itu seperti mutiara berada di dasar lautan yang mahal harganya. Dan itu ya, batu termahal itu adalah batu intan. intang. Termahal. Kalau cemrutnya B. Usman 25 juta. Tapi enggak ada yang beli. Cuman, ya Harganya cuma segitu. Belum laku tapi, belum laku. 100 ribu saya nawar. <tik> <tik> <tik> bagus sekali, saya juga. Uh, ini bagus sekali, Jembrutnya. Nah, hakikat itu adalah ketika orang sudah merasa nikmat ibadah kepada Allah. Kalau tadi kita sholawatan dan senang merasa berhadapan dengan Nabi, itu hakikat salah Sudah kalau tadi sholat isya' senang merasa berhadapan, berhadap bermewajah dengan Allah, itu sudah hakikat. Kalau fikiran senang berhadapan dengan Allah, itu sudah hakikat. Jadi hakikat itu ketika kita melaksanakan ibadat-ibadah dan perasaan kita sudah senang karena melaksanakan ibadat sejarah ikhlas, itu sudah hakikat. Jadi tidak usah. Rumit-rumit sebenarnya. Gamblang saja sebenarnya. Apa yang disebut sebagai syariat, tarekat, hakikat itu. Gamblang. Gamblang. Nah beruntung orang. Kalau sudah merasakan senang ibadah kepada Gusti Allah. Nabi kita itu ya. Nabi Muhammad Alaihi SAW. Itu kalau malam. Sholat itu banyak sekali tak terhitung. Sampai kaki beliau itu bengkak. Bengkak. Kalau kita rasanya belum pernah merasakan kaki bengkak karena karena sholat Kalau karena main sepak bola mungkin Atau lari pagi bisa jadi Kita itu sulit untuk bisa sampai membuat kaki bengkak karena sholat sulit. Dan Nabi kita itu melaksanakan sholat sampai kakinya bengkak Tanya kemudian istri beliau Sayyidah Aisyah itu Nabi katanya Jenangan itu pasti Sudah wajib surga Loh Kok ngoyo-ngoyo begitu Kok sampai begitu Sualatnya, kok sampai bengkak segala Kakinya nah, Beliau itu menjawab, Aisyah, Saya itu senang Orang kepeksa Nabi itu senang mengerjakan Segala sesuatu yang kita senang mengerjakannya Maka kita akan ingin mengerjakannya Kembali, lagi Lagi, lagi Jadi tidak ada bosannya, tidak ada jelahnya itu. Nah maka dengan demikian hakikat itu wajib kita temukan Wajib kita buru, kita dapatkan di dunia ini Kalau orang sudah senang melakukan kebaikan Kebaikan langsung kepada Allah maupun kebaikan kepada sesama Bagaimana tidak punya dendam, tidak punya dengki dengan sesama Bagaimana menyebarkan kedamaian, senyuman Menyebarkan kemanfaatan hadap sesama kalau sudah ke atas dan ke samping senang karena Allah taala berarti hidup kita sudah hakikat. Kalau hidup sudah hakikat berarti nanti ini akan mengantarkan orang kenal Gusti Allah. Kalau sudah kenal Gusti Allah yang disembah orang berarti sudah ma'rifat. Lengkaplah kemudian empat poin ini. Syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesanggupan untuk mencapai nikmat dalam sembah sujud dan beribadah kepada hadiratnya dengan karunia dari Allah, syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan barokahnya para aulia. Amin ya robbal alamin. Amin ya Allah.